Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla Wahai yang beriman, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesorang. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Haqqal qala Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala fi Kitabihi Karim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la muslimun amma bat fi din rahimanillahi wa iyyakum ajma'in kita masih pada bab Mantabar, bisa jarin, awah jarin wanahwi himak. Dan mudah-mudahan selesai malam ini kita masuk kepada al-Masail. Kalau Al-Muallifurrahim Allah Taala <tuh> ashaniyat ashrata, permasalahan yang kedua belas. qauluhum wa nahnu ahdin bukrif bi -kufrin. fihi anna ghayrahum la yajhalu dhalik perkataan mereka Yaitu Abu Waqid al-Laisi Radiyallahu ta'ala anhu Wa nahnu hudasa'u ahdin bi Dan kami Hudasa'u ahdin bi Yaitu baru saja ya, Terlepas dari kekufuran Dan baru saja masuk Islam Fihi an-nagoy la ya jahalud Ini menunjukkan bahwasannya selain mereka dari kalangan para sahabat, la ya jahalud mereka tidak jahil terhadap perkara ini. Mereka mengetahuinya. Karena itu mereka tidak meminta. Ya, zatul anwar. Pohon cedar, pohon bidara yang digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk mencari barokah, ngalap berkah. Apakah dengan ya mereka e, berdiam diri sekitar pohon tersebut? Apakah dengan menggantungkan senjata-senjata mereka? adalah jelas di situ adalah sebuah kesalahan bahkan kesyirikan dan ini dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka terlebih dahulu masuk Islam kejadian ini sudah dijelaskan oleh Abu Waqid Al-Laitsi adalah yang mengatakan ini adalah mereka yang baru masuk Islam ingat bahwasanya itu hitungan hari ya antara Fathu Mekah pembebasan kota Mekah dan Ghazwatul Hunain perang Hunain itu hanya hitungan hari mereka yang baru masuk Islam ini baru masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah. Ketika terjadi pembebasan kota Makkah. Ya, sehingga banyak hal yang belum mereka pelajari termasuk bahwasannya mereka belum mengetahui apa yang mereka minta itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uzur mereka. Mereka tidak mengilmuinya. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, alaihi wasallam Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang mereka minta itu adalah Sebuah kekeliruan Asalisata asrata At-takbiru inda At-ta'ajub Khilafan liman karihah Permasalahan yang ketiga belas adalah at takbir. Seorang itu bertakbir ketika takjub, ketika merasa heran terhadap suatu perkara, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar para sahabat beliau meminta hal yang jelas-jelas, ya seharusnya yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Tauhid mereka beliau merasa heran dan beliau bertakbir Allah wakbar Inna hasunan. Ya, khilafan liman karihahu. Ini berbeda dengan orang yang justru kebalikannya tidak menyukai takbir indah atau -ta ajub. Ya, jadi kalau takbir itu belum tentu orang senang, justru terkadang orang heran ini kenapa orang ini akhirnya takbir. Ya Allah akbar. Nah ini ketika kaget, ketika tak, eh, heran kenapa kok ada yang bisa kenapa kok ada yang bisa berbuat demikian. Ya, Sepuluhnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kala Syekh Mufaymin rahimahullah tu min qoulihi Allahu akbar. permasalahan ini diambil dari perkataan beliau ketika mendengar perkataan para sahabat. Ya. Ijaallana zata anwat kama lahum anwat. Maka beliau bertakbir Allahu akbar. Ai Allahu akbar wa a'dham an yushraka bihi. Allah Maha Besar dan maha agung untuk disekutukan. Ya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Tidak ada yang layak untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. at-Tirmizi bahwa dia subhanallah. Di dalam riwayat at-Tirmizi beliau mengucapkan subhanallah. Ya, maha suci Allah ini bentuk tanzih. Pensucian Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Tanzihan Lillaha Ammalaya Li Pensucian Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang tidak layak untuknya. Arabi Ata Ashrata. Sadud Darai. Permasalahan yang keempat belas adalah Saddu Ad-Zara'i ya, Menutup celah ya. Ad-Zara'i Kata saya Nusra'i bin Rahimahullah Ad-Turuku al-Musilat ila syai' Wa-Zara'i'u syai'i wa syai wa-turukuhu wa Zara'i ad adalah Ad-Turuk Jalan-jalan yang mengantarkan kepada sesuatu Ya, dara'i ushe wasailuhu Dara'i ushe adalah ya, Perantara yang mengantarkan kepada Sesuatu tersebut Dara'i itu ada dua Dara'i ila umurin matlubah ya, Perantara yang mengantar kepada Perkara-perkara yang di, Diperintah atau diharapkan Untuk dilakukan Maka yang seperti ini la tusad, Tidak ditutup Baltuf tahwatutulat, bahkan ya dibuka pintu-pintu menuju kebaikan dibuka. Yang kedua darai ialah umurin madhumah fadhhihi tusad wahamuradul mu'allif rahimahullah taala. Ya, Jalan-jalan yang mengantarkan kepada perantara-perantara yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang tercela. Ya, yang seperti ini ditutup. Ya, kita sudah banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang perkara ini. Ya. Wa huwa muradul muallif rahimahullahu taala. Dan ini yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullahu taala. Sadud daraiy yaitu menutup celah-celah ya yang mengantarkan kepada sesuatu yang lebih besar. Maka yang lebih kecil ditutup jalannya. Ya wadhatul anwad kaitannya dengan bab wadhatul anwad wasilatun ila syirkil akbar dan zatul anwad ketika pohon itu dikeramatkan ya ini adalah wasilah ya. perantara atau media yang mengantarkan kepada syirik akbar ya. mungkin saat ini hanya sekadar di di di besar besarkan beritanya oh ini pohon belum ada yang melakukan hal-hal aneh di situ tapi siapa yang bisa menjamin setahunnya akan datang dua tahunnya akan datang sepuluh tahunnya akan datang kalau dibiarkan ya faidaw wa ualeha asliha taum wa biha kalau mereka para sahabat misalnya meletakkan, menggantung senjata-senjata mereka dan mencari barokah dari pohon tersebut, ya kita jelaskan kemarin. Ya kalau dia menyangka bahwasanya pohon tersebut sebagai sebab dan yang memberikan barokah adalah Allah Subhanahu Wa Taala masuk pada syrik asgor. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab Sebagai sebab Ini kaidah yang sudah kita pelajari Berulang-ulang Ya Mungkin dia baru sampai tahap itu Ya Tapi bisa jadi bahkan pada perkara yang lebih dahsyat daripada itu Meyakini bahwasan pohonnya, bahwasannya pohonnya tersebutlah yang memberikan barokah Ya jatuh kepada syirik akbar nantinya maka ditutup di celah-celah yang seperti ini tutup. apalagi kepada perkara-perkara yang jelas ya menuju kepada kesyirikan ya tadarad bihimu syaiton ila ibadatihah wasu'alihim sualihim hawa'ijahu minha mubasyaratan ya tadarad nanti akan bertahap ya Setan menggiring mereka dari yang mungkin ya hanya sekedar keyakinan kecil saja berubah menjadi keyakinan yang membesar-membesar sampai pohon tersebut diibadahi sampai mereka meminta kepada pohon tersebut secara langsung kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah ini ditutup celahnya dari awal. Qala al-hamisata ashrata yang ke belas Anahyu An anittashabuh bi ahlil jahiliyah Larangan untuk menyerupakan diri dengan ahli jahiliyah. Ja jahiliyah Ya ini jelas kita dilarang untuk Apa namanya Menyerupai Ya Fusak atau kufar orang-orang fasik, atau orang kafir. Mentaşab bahabik awmin fahuaminhum. Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Dari dari dari hadis ini mana dalilnya? Ya. Ya, Tuhalumin kaulihi kultum kama kaulat bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani kalian mengatakan sebagaimana bani Israil mengatakan ya ij'al lana ilahan kama alihah ilaha jadikan kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah perkataan bani Israil kepada Musa alaihi salam nah ini mirip ya dan ini tasabbuh dengan mereka maka diingkari oleh Rasulullah s.a.w Asadisata asrata al-ghadab in ta'lim marah ketika mengajar ya di sini kata Sayyidul Zain rahimahullah wal laisa bisarihin fidhalik dan hadis ya Laisa bisari. Tidak e, begitu tegas menyatakan atau menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu dalam keadaan marah ketika itu. Ya, wa ya, rubama yu'khadhu min qara'ina. Qara' ini qaulihi Allahu akbar innaha sunnah. mungkin diambil dari qara'in indikasi-indikasi dari perkataan beliau. Beliau mengatakan Allahu akbar innaha sunnah. Ya li'anna quwwata hadzal qalam tufidul ghadab karena kuatnya perkataan ini menunjukkan marahnya ya ya bisa saja dimarah bisa jadi tidak atau sekedar menegaskan saja ya karena kadang tegas itu harus dengan perkataan yang kuat kalau dilemah lembutin kadang tidak paham asabi'ata asrata al alqaidatu alquliyatu liqawlihi innaha as-sunan kaedah yang mencakup pada perkaraan pada perkataan Nabi SAW innaha as-sunan sungguhnya ini adalah sun, sunnah-sunnah, jalan-jalan ya Ayat turuk, yaitu jalan-jalan. Wa anahadihil ummah, sata tabiu turukamankana kablahak. Kalamnya saya menurut saya, Banyak Rahim Allah. Dan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelumnya. Ya ini. Ikhbar dari Nabi saw. Pengkhabaran dari Nabi saw. Inna sunan. Walatat tabiun nasunan amangkana kablagu. Ya, bahwasanya umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelumnya. Dan ikhbar bukan berarti membolehkan. Ya, seperti misalnya. Sabda beliau salallahu alaihi wa sallam Fa innahu manja isminkum Fasaya rakhtilafan kafira Orang-orang yang uh, Hidup Berumur panjang dari kalian Maka dia akan melihat perselisian yang banyak Ini ikhbar Nabi SAW Khabar Menunjukkan bahwasannya Iftirakul ummah itu pasti akan terjadi Ya, ummati Sataf tarik umat Umat ku akan ya terpecah belah menjadi 73 golongan ini ikhbar ya tetapi ikhbar yang seperti ini tidak menunjukkan bolehnya ya bukan berarti ini boleh berpecah karena bukan bukan tidak ada yang menjadikan ee uh, nas, nas yang seperti ini sebagai dalil ya bahwasanya kan memang Nabi yang mengajar meng mengabarkan bahwasanya umat ini akan berpecah belah iya ya tetapi penghabaran beliau bukan berarti boleh terjadi beliau mengabarkan apa yang bakalan terjadi dan beliau mengabarkan apa yang menjadi obatnya ya penghabaran adalah mengajarkan ikhbar sekedar penghabaran tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ini loh keadaan umat bukan berarti boleh bukan tidak ya seorang itu harus berusaha untuk tetap ya bersatu di atas Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi ini yang terjadi bakalan terjadi tidak menunjukkan bolehnya walakin ma'ulit bahkan ini adalah untuk tahdir peringatan Ya. Dan mengingatkan ya, kalaupun misalnya terjadi yang seperti itu, hendaknya seorang itu mengikuti apa yang menjadi obatnya. Ya, terapinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu apa Alaikum disunnati Wassunnati al khulafa' Al-rasyidin Al-mahdiyin Itu obat Obatnya yaitu Sekarang orang Mau minum obat Atau tidak nah, Itu kan tergantung orangnya Qala asa Minata asyratah Anna hada alamun Min a'lamin nubuah Likawnihi waqa'a Kama akhbaran Bahwasannya ini merupakan alamat dari alamat-alamat nubuwa, tanda dari tanda-tanda nubuwa, karena terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa berkaitan dengan hadis ini? Bahwasannya umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang -sunnah. ya, terdahulu. Ya, yang menjadi pedomannya adalah eh, kehidupan orang-orang kafir, ya, tak itu nasrani, tak itu yahudi atau yang lainnya. Ya, kiblatnya adalah mereka. Ya. Yang namanya kemajuan ya itu adalah mereka, ya. bahkan terkadang yang namanya Islami itu adalah mereka. Ya, negara-negara non-Muslim dianggap lebih Islami daripada negara-negara Islam. Nah ini ini kan gawat sebenarnya. Ya. Bagaimana ketika di situ tidak ditegakkan atau At hid menjadi negara yang paling Islam, ya. dan disebutkan bahwasanya setiap orang, ya setiap orang itu akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang kafir sesuai dengan tingkat, ya, tingkat uh, berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang menyebutkan makna hadis itu demikian. Ya, datu tabiun asunanamangkana ya kablakum ini menunjukkan bahawasanya kalian pasti akan mengikuti. Setiap orangnya tergantung kadar kadar termasuknya dia, kadar berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sekian banyak 98% dia tak mungkin ada sedikit sedikit dia. Nah ini, ya, ada yang mengatakan syarah hadisnya demikian. Ya, yeah. semakin semakin tak masuk seorang, semakin berpegang teguh seorang terhadap kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jauh dia dari mengikuti Sunnah Sunnah orang-orang terdahulu. Kala. ata si ata asyrata yang ke-19 Anna kullama dhamallahu bil yahuda wan nasara fil qur'ani annahu lana Semua yang Allah Subhanahu wa taala cela dengannya orang-orang Yahudi dan Nasara yang terdapat di dalam Quran maka ini juga untuk kita. Nah, ini ya. Jangan kita ini ketika disebutkan misalnya sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang-orang munafikin, oh ini sifat-sifat orang kafir. Oh ini sifat orang-orang munafikin. Berarti kita aman. Enggak seperti itu caranya. Ya. Harusnya ketika disebutkan sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat Yahudi dan Nasr, sifat-sifat ya, kaum musyrikin, sifat-sifat orang-orang munafikin, apa yang kita lakukan introspeksi terhadap diri kita jangan-jangan sifat-sifat ini ada pada diri kita, ya jangan-jangan sifat ini ada pada diri kita, ya. Jangan -jangan sifat ini ada pada diri kita. ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat mereka yang terkela supaya apa? Supaya kita berwaspada, supaya tidak ya, menjadi seperti mereka. Ya. Nah, kita ini biasanya kalau ada sifat-sifat yang seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kita biasanya nunjuk orang. Oh, ini orang-orang Yahudi bukan kita aman. Ya. Tapi kalau ada sifat-sifat terpuji, wah ini kayaknya saya ini. Ya. Nah, ini bukan seperti itu caranya. Ya. Ketika disebutkan ya, ketika disebutkan tentang surga misalnya dengan dengan apa? segala macam bentuk karimatanya, ya kita begitu pedenya bahwasanya kita pasti akan masuk surga. boleh berharap bahkan wajib berharap. tapi ingat bahwasanya berharap itu harus diiringi dengan al-khawf rasa takut. ya begitu juga ketika disebutkan tentang neraka dan kedahsyatan adabnya kita pun biasanya merasa pede ya bahwasanya kita tidak akan masuk neraka ya boleh kita berharap ya mengharapkan ampunan dari Allah bahkan wajib hukumnya tapi ingat tadi ar arroja itu harus diiringi dengan kauf ya supaya seimbang hidup kita ya ketika kita mengharapkan surga ada rasa takut bahwasanya harapan kita tidak terkabul Ketika kita ya mengharapkan bahwasanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir ternyata dosa kita ini kelewat besar. Ya, sehingga ada yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nasallallahu alaihi. berani kita untuk mengistrofeksi diri kita sendiri ketika membaca ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan akhlak-akhlak karimah Kita lihat apakah sudah sudah kita miliki Akhlak tersebut Kalau belum ada kita ya berusaha dan mencoba Untuk menghiasi diri kita Dengan akhlak karimah ya, Ketika disebutkan Akhlak-akhlak damimah Akhlak-akhlak yang tercela Kita lihat lagi diri kita Jangan-jangan ada Ya Kalau ada berarti kita berusaha untuk menghilangkannya ya. Nah ini kalau dengan demikian orang itu menyikapi Al-Qur'an, nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Apa yang mereka ahlul jahiliyah, ahlul kitab, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, orang-orang fusak, mereka dicela dengan akhlak-akhlak ini, maka itu menjadi introspeksi bagi kita bahwasanya bisa jadi kita juga adalah Orang yang memiliki ya, Akhlak yang tercela tersebut Sifat yang tercela tersebut Bisa berapa menit lagi? Mudah-mudahan cukup Al-Ishruun 12 menit annahu mutakarrar mutakarrarun indahum anna al-ibadati mabnaha alal-amr fasara fihi tanbihi ala masaila masailil qabr Amman man rabbuka fawajihun wa amman nabiyuka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib wa amman madinuka famin qaulihim ij'al lana ilahan ila akhirihi Permasalahan yang ke-20 bahwasanya mutaqarrar indahum ya suatu perkara yang tetap di sisi mereka. Bahwasanya ibadat, ibadah-ibadah itu mabnaha alal amr, harus dibangun di atas perintah. Ya, Allah alam di sini dari permintaan mereka ij'al lana ya, ilahan atau apa ij'al lana dzata anwa kama lahum mereka tidak langsung menjadikan itu sendiri tapi menunggu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka paham itu harus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara fihi tanbi' ala masail al kubur maka di sini terdapat tanbi peringatan terhadap pertanyaan-pertanyaan kubur Ya artinya dalam hadis ini ya terkandung hal-hal yang akan ditanyakan dalam kubur. Amma manrobuka itu manrobuka pertanyaan pertama. Fawadihun ya yani an nahular ba ilallah. Ya, ini jelas dalam hadis. Wa amma man fa min ikbarihi bi anba ghaib. Ya ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah nabi. Ya, beliau mengkhabarkan terhadap perkara yang gaib. Wa amma madi nukafamin kaulihim ijalla na ilahan ilaa khedih. Ya, jadikan kami ilah, ilaa khedih. Ya, menunjukkan bahasanya mereka menunggu. Ya, begitu juga bani Israel menunggu dari Musa. Ya rup sahabat para sahabat mereka tidak langsung menjadikan cedar atau pohon menjadi zat anwar mereka menunggu perintah mereka tahu bahwasanya agama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala al hadiyatu wal isrun anna sunnatu ahlil kitab mazmumatun ka sunnatil musyrikin Kedua puluh satu, bawasannya sunnahnya ahlil kitab. Ini tercelak, Sebagaimana sunnahnya al Di sini karena Rasulullah SAW, ya, Menyebutkan, Dan menyerupakan apa yang diminta oleh para sahabat ini, Sebagaimana yang diminta oleh Banu Israel. Dan ini sunnahnya mereka. Yang mana sunnah ini jelas tercelak. Ya, dan berapa banyak, sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran celaan terhadap mereka ahlul kitab Banu Israel terutama, ya tentang kekufuran mereka atau inatnya mereka, tidak maunya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya hasadnya mereka terhadap ahli islam hasadnya mereka terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, celakan terhadap mereka bagaimana mereka berilmu tapi mereka tidak mau beramal dengan ilmunya ya dan surat al-baqarah misalnya itu ya sangat banyak penyebutan tentang bagaimana sifat-sifat bani israel ahli kitab maka sunnah-sunnah mereka tercela. Ya, Sebagaimana sunnahnya orang-orang musyrikin. Ya, Dan celaan ini menunjukkan bahawasanya kita dilarang untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Qala as-saniyat wal-ishrun. Annal muntakil minal batil alladhi iqtadahu iktad, qalbuhu. La yu'manu an yakuna fi kalbihi baqiyatun mintil kal'adah Likawlihi wa nahnu hudasau ahdin bi -kufr. Yang kedua puluh dua Bahwasannya seorang yang muntakil Seorang yang berpindah Dari kebatilan dia meninggalkan kebatilannya ya yang iqtada hun ya yang dia sudah sangat terbiasa dengan kebatilan tersebut la yumman an yaku fi qalbihi baqiyatun min til ya tidak aman darinya bahwasanya kebiasaan tersebut masih tersisa di dalam hatinya ya ini sangat jelas di dalam hadis ketika para sahabat meminta datu anwat kepada rasulullah saw ya, ini dikarenakan apa karena barunya mereka Terlepas dari kekufuran, artinya masih ada sisa-sisa yang mereka menjadi kebiasaan di dalam kekufuran dan kesyirikan yang tersisa dalam hati mereka, kebiasaannya. Ya, pertama, ketika seorang itu terbiasa terhadap sesuatu, dia sangat susah lepas dari sesuatu tersebut. Ya, apa contohnya? Contohnya orang-orang musyrik itu. Ya. Mereka sangat susah terlepas dari kesyirikan, bahkan menganggap tauhid itu adalah perkara yang aneh. Padahal at-tauhid itu adalah fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap maulud, setiap bayi yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan fitrah di sini at-tauhid, al-Islam? Ya. Faabawahu yuhawidanihi, ayun nasirani, ayun majisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasara atau Majusi. Kenapa tidak dijadikan uh, Islam? Karena memang Islam. Ya, al-asal fil maulud asal pada bayi yang terlahir itu adalah Islam dan Tauhid. Tauhid itu adalah fitrah dan kesyirikan itu adalah sesuatu yang datangnya dari luar. Ya. Tetapi ketika seorang itu menyimpang dari fitrahnya dan dia terbiasa dengan sesuatu yang di luar fitrah tersebut, susah dia untuk lepas. Ya, karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, la ilaha illallah, apa kata orang musyrikin? Aja alal al alihatan ilahan wahida. In hadzal syai'un Apakah dia hendak menjadikan ya ilah-ilah yang banyak tersebut hanya satu ilah saja? Sungguhnya ini perkara yang mengherankan. Ya. Dan ya, disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan ah. di syarah Kasbu Subhat, Muhammad Ibrahim Al-Syekh menyebutkan eh, rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan seorang yang terbiasa di dalam kesirikan dan kekufuran Susah untuk lepas Dan menganggap aneh ketika Ada yang mengajak Lepas dari kesirikan tersebut Ini pertama, susah untuk lepas Suatu yang sudah menjadi kebiasaan Yang kedua, kalaupun sudah lepas ya Sadar dia ini adalah kesirikan Sadar ini adalah kefasikan Sadar ini adalah maksiat Susah atau masih ada Sisa-sisa yang menempel Ya Sisa-sisa yang menempel Ya Iya kan nah, Anak-anak ya nyantum nah, aja Iya kan Ya Yang suka musik Zaman dahulu Ya apalagi dangdutan Tiba-tiba Ada orang lagi dangdut Jempolnya goyang sendiri itu biasanya Ya. ya, ini artinya apa? Artinya ya butuh perjuangan. Disitulah perjuangan kita. Ya untuk meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini. Kisah seorang yang membunuh 100 orang. Ya akhirnya dia membunuh 100 orang. Apa nasihat yang diperuntukkan untuknya? Ya. Pergi, tinggalkan negeri ini, pergi ke negeri ya yang di sana. Karena mereka beribadah pada Allah. Dijauhkan dari negeri tempat dia berada sekarang. Kenapa? Ya karena dia terbiasa melakukan kefasikan itu di situ. Terbiasa melakukan keberatan usia di situ. Pergi ke negeri yang lebih baik. ya Nah ini biasanya kan demikian. Seorang yang biasa di suatu tempat dikenal ahlul maasi di situ. Banyak ya, pergi Ini akan membantu dia Apalagi ketika dia pergi dan hijrah Ke tempat yang lebih baik eh, Tempat dimana Banyak orang yang membantu dia untuk Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallah ta'ala alam Selesai kita dari Bab mentabarokab Sajarin Aw hajarin wa nahbihima Salah pada pertemuan berikutnya Kita masuk pada bab ma ya'a fi tentang penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa bihi hamdih sallallahu alaihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.